パパジーボー、パリジャニ Kalau orangnya itu mempunyai simpanan uang di bank minimal sepuluh juta gitu. Jadi kalau misalnya terjadi u t a n g p i u t a n g tidak akan terjadi seperti yang telah berlalu banyak nyawa melayang atau orang kena pukul, kena keras sama para p e n a g i h kredit itu, Pak a n g g u d a Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih Pak Dibyo. 633-9160 silahkan selamat pagi Pak Hadi.、Yeah. Ini intinya, harusnya tidak perlu d i i n p i k a n ya, karena ini ke TNI akan salah satu cara masyarakat mendapatkan kredit dengan proses yang mudah. Tapi bahwa jaminan itu pun tidak menjamin bahwa kredit itu tidak ada yang macet, kan gitu loh, banyak juga j a r a n jaminan macet. Masalahnya adalah...、Uh, apa namanya, kredit dengan jaminan itu kan prosesnya lebih rumit, dan eksekusi jaminan pun、e, seringkali ada biaya-biayanya kan, pengikatan jaminan itu menambah beban yang akan d i t a n g g u n g oleh konsumen gitu k a n Nah i n i a ya, d a l a h kredit yang lebih murah dan akan meringankan, dengan telepon pun bisa gitu kan saya juga sering begitu sama memang konsumen itu, mestinya harus hati-hati karena kalau sudah sekali macet itu nama dia akan masuk rata hitam DBI itu juga pasti akan diperhatikan oleh mereka-mereka mereka yang yang sering menggunakan ini apa namanya kredit KTA itu,、uh -huh. jadi ya ya select dari dari sisi itu kan pasti bank pasti akan select karena g a k mungkin semudah itu akan membutuhkan jaminan、okay. ada orang yang kredit k h a s n y g a k jelasin. Terima kasih nah, ya, Pak Wahyu s a m pagi. Selamat pagi ibu. Silakan Pak Wahyu.、E, menurut saya terlambat m e n g a t u r n y a m a k s t i n y a sudah sejak awal itu sudah diprovisikan. サークル u kepada k o n SMS のよういと、そのなものがないと、そのようなないと。 パンシー、パ e シー、パンシー、パンシー、パンシー、パンシー、パンシー、パンシー、e ンシー、パンシー、パンシー、パンあー、パンシー、パンシー、パンシー、パンシー、パンシー、 Finansial itu yang, yang bagus Yang seperti di negara maju Jadi lebih banyak orang itu menjadi korban Artinya persyaratannya harus ketat Due diligence-nya harus bagus Rakyat kecil itu yang dibilang namanya membantu Itu sebenarnya orang yang udah gak punya uang Dengan segera saja dia akan default buk Langsung gak bisa bayar Kalau mau ya yang punya uang itu aja lah Tapi orang yang punya uang Yang memang uangnya banyak Mereka ngerti melek finansial Bahwa bunganya besar dan segala m a c a m Boleh diizinkan kalau misalnya terjadi kemacetan Si penyelenggara kredit a n p a agunan tadi Sudah meng-cover dengan asuransi Jadi nanti kalau ada apa-apa Ya mereka sudah istilah dengan bunga yang besar dan segala m a c a m sudah meng-cover Dari sisi、uh, nasabah atau yang ini Dia kan sudah kena ini apa namanya apa blacklist Itu aja udah merugikan Udah, di, udah gak bisa lagi dia mengajukan dimana-mana Jadi memang harus diatur dengan sangat-sangat ketat、hmm. Kalau enggak, memang enggak usah Karena nanti terlalu banyak korban lagi di Indonesia Kita dikibulin aja、hmm. Oke,、okay. terima kasih Komentar Anda Pak Robi Ya Pak Gi s i l a k a n Kalau menurut saya sih yang penting、uh, pengaturan bunganya aja ya Kalau sekarang saya lihat fungsinya itu Kalau dikatakan dengan l i n g k a k sana itu bagus Hanya saja memang yang agak berat itu ya di bunganya Oke、hmm. はギパパウロスパギボ。いばらくピザーバーマカドワボ。Yang パタマママンモノロンディタカソファカン。Yangadua、サンピザータグボット。ハリダミアリスディケツディケツ。エトマンユリス、モンブカー・オカバーウォー。いばらくボアシマラタマ、リバカンパイ、リバカンパー。 やったらみんな、キタハルスビジャー、ダーマンディル、キャプトさん、ボルトリリス、ウカイアンティマンダーランボ、アボリジュアンドがジョイスキラキャピティダーマンガンゴー、アナシラマンブー、カラーチャラメル、カマンジョー、フリン、マンガンゴー、アマランヨンセラパキランボ、アマティ。やったんば、ディズワンドや。コメンダリアン、アナリト、サマティダーレン、ネル、ダマン、ブリカドカリアジャジャ。 Baik, terima kasih Pak Keswanto Ya berikut selama t siang Pak Hendro nah, nah, memang perlu sih Tapi caranya yang kurang tepat Artinya gak perlu harus akan a S Terus s e t a a t gitu Caranya yang perlu diatur m e s u d n y a gitu Terima kasih Baik, terima kasih